Saadná berita malam. Assalamualaikum Saudara-saudaraun berita malam edisi hari ini Rabu 9 Agustus 2017 dibacakan Ardian Shah. Berkas tersangka kasus perampokan SPBU Mini Samalanga dilimpahkan ke kejaksaan. Lintasan Blangke Jeren Kayuluas yang menghubungkan Kabupaten Aceh Barat Daya ke Meulongsor. Kip Abdia kembalikan dana hibah 11 miliar. Rupiah. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi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 Darlun berkas 3 tersangka kasus perampokan agen premium minyak dan solar SPBU Mini Samalanga Biren yang terjadi 18 Juli lalu telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Biren untuk proses lebih lanjut. Hal tersebut disampaikan Kapolres Biren AKBP Riza Yulianto SESH melalui kasat reskrim Ibturizki Andrian kemarin. Berkas yang telah dikirim atas nama Sabarudin 37 tahun beralamat di Desa Tepin Perahu, Merdu, Pidijaya. Kamarudin, 28 tahun, status mahasiswa beralamat di desa Cotmakaso, Teringgading, Pidijaya, dan terakhir Muzamil Sofyan, 28 tahun, pegawai bakti, yang beralamat di desa Menasabung, Kecamatan Ulim, Pidijaya. Sedangkan seorang tersangka lainnya bernama M. Ali hingga saat ini masih buron. Sudarlun lintas Belang Kejeren, Gayu Luwes yang menghubungkan Belang Pidi Kabupaten Aceh Barat Daya kembali tertimbun longsor sejak dua hari terakhir ini. Akibatnya arus transportasi dari kedua kabupaten mengalami lumpuh total. Dari informasi yang diperoleh Seram BFM, longsor terjadi di kawasan Burnipis lewat desa Tongra, Kecamatan Teranggun, Kabupaten Kayu Lus. Kapolres Galus melalui Kapolsek Teranggun Ibda Sugeng kepada Seram BFM mengatakan, arus transportasi dari Galus ke Abdia saat ini mengalami lumpuh total akibat terjadinya longsor dua hari lalu. Sementara itu warga sangat berharap instansi terkait segera menangani dan membersihkan material longsor tersebut sebelum banyak pengendara dan pelintas lainnya yang terjebak, baik dari galus maupun dari abdia. Karena lintasan itu selama ini merupakan jalur alternatif. Sudahlun para siswa dan guru SMA Negeri 2 Biren melaksanakan kegiatan sosial donor darah yang bertempat di halaman sekolah itu, bekerjasama dengan unit transpusi darah RSUD Biren, dan berhasil mendapatkan 80 kantong darah. Ketua OSIS SMA Negeri 2 Biren, A. Nazar Ariga, kepada Seram BFM mengatakan kegiatan ini dilaksanakan rutin 3 bulan sekali. Pelaksanaan kali ini selain siswa dan guru SMA 2 Biren, juga diikuti puluhan siswa lainnya dari sejumlah SMA dan MA yang ada di Biren, serta masyarakat Biren. Darah yang dikumpulkan dalam aksi sosial ini disumbangkan ke RSUD Biren. Sementara itu, Kepala UTD RSUD Biren Wardati SKM kepada Seram BFM mengatakan kegiatan donor darah kemarin berhasil mengumpulkan 80 kantong darah. Sudarlun Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Baradaya mengembalikan dana hibah sisa pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah 2017 kepada pemerintah Abdiya senilai Rp1,141 miliar lebih. Sekretaris Kip Abdia Suhelmi SPD mengatakan, Pengembalian uang senilai Rp1,141 miliar itu dilakukan setelah penghematan dari seluruh kegiatan yang dilakukan KIP Abdiya yang dimulai dari proses pencalonan hingga terpilihnya calon Bupati Abdiya. Dana yang pernah diterima sebesar Rp23,4 miliar lebih tertuang dalam naskah perjanjian hibah daerah. Hal itu disampaikan Sekretaris KIP Abdia Suhelmi SPD. Menurutnya terjadi kelebihan anggaran karena dalam belanja barang, pihaknya melakukan sistem e-katalog, sehingga pihaknya bisa memilih perusahaan yang menawarkan harga yang relatif lebih murah. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambia, Serambia FM. FM. Lun, seluruh anggota DPRK Biren yang berjumlah 40 orang dipastikan menghadiri rapat paripurna istimewa DPRK Biren, pelantikan Bupati Biren, Kamis di kantor pusat pemerintahan Kabupaten Biren. Wakil Ketua DPRK Biren, Dr. Andes Muhammad Arif kepada Seram BFM saat melihat kesiapan tempat pelaksanaan pelantikan mengatakan, informasi yang diperoleh seluruh anggota Dewan akan hadir. Menyangkut kesiapan tempat, ia mengatakan dari amatan dan laporan panitia dipastikan selesai tepat waktu dan kegiatan bersejarah bagi Biren dapat terlaksana dengan baik. Sementara itu Kapolres Biren kemarin pagi juga melakukan kesiapan tempat, kesiapan pengamanan, dan kesiapan berbagai sisi. Garun harga gabah kering panen di Kabupaten Aceh Barat Daya anjlok ketika memasuki awal panen musim tanam gadu 2017 ini. Dari hasil pantauan seram BFM di 9 kecamatan di Kabupaten Abdiah, tanaman padi di enam kecamatan memasuki awal panen, yaitu Blangpidi, Susuh, Tangan-Tangan, Manggeng, Jempa, dan Kuala Bate. Jud Adi, salah seorang petani desa Kedesiblah, kecamatan Blangpidi, mengatakan harga gabah berkisar Rp4.500 hingga Rp4.600 adalah sangat merosot dibandingkan harga gabah MT Rendangan 2016-2017 lalu, yang mencapai 5.300 hingga 5.500 per kilogram. Kekecewaan terhadap merosotnya harga gabah ketika memasuki awal panen juga disampaikan Tamit, petani asal Desa Kuta Bahagia. Menurutnya banyak petani menunda menjual gabah untuk menunggu harga lebih baik. Info Haji 2017. Sudah lun, sebanyak 46 kelompok terbang atau kloter pertama jamaah haji Indonesia sudah berada di Mekah, Arab Saudi. Data sistem komputerisasi dan informasi haji terpadu, siskohat Kohat, panitia penyelenggara ibadah haji daerah kerja Mekah mencatat jamaah haji yang diberangkatkan dari Madinah berjumlah 18.197 orang. Hal tersebut disampaikan petugas pelaksana siskohat Kohat, Erik Surayaman, di Arab Saudi. Erick mengatakan gelombang jamah kloter pertama akan terus berdatangan di Mekah dari Madinah. Belasan ribu CJH Indonesia diangkut menggunakan 152 bus dari Madinah. Darul Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menegaskan pihaknya sama sekali belum mewacanakan penggunaan dana haji untuk pembangunan infrastruktur di sejumlah daerah. Sebelumnya, Kepala Badan Perencanaan Nasional Bapenas Bambang Projonegoro mengusulkan agar dana haji yang tersimpan di pemerintah digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Namun, Lukman mengaku usulan itu hanya sebatas wacana. Lukman mengatakan selama ini ada tiga kriteria yang harus dipenuhi dalam penempatan dana haji. Pertama, penempatan tersebut harus terjamin keamanannya. Yang kedua harus memiliki nilai manfaat dan yang ketiga harus memiliki likuiditas yang baik.